Kembali lagi dengan saya Scarla Basribo, sebelum mendengarkan lagi ini jangan lupa like dan subscribe-nya, terima kasih. kejura akhirnya hidup ini Takk for deg selv. Dang it, it. på